パパギパパウロスパパギパウロス yang bersangkutan sekalipun seumur hidup belum lo cukup bu pastinya juga Bapak nanti merasakan hukuman akhiratnya nanti Makasih, terima kasih Pak, Pak Haris selamat pagi selamat pagi Mbak s i l a k a n Pak h a r i komentar saya aja singkat aja dia mungkin sudah punya gelar haji ya saya pikir dia akan malu malu dengan diri dia sendiri malu dengan keluarga Mudah-mudahan keluarganya akan dinilai orang dengan korupsi uang t e r a k y a t Dia hanya dihukum tiga tahun. Satu lagi dengan Pak Hakimnya dan Menteri Hukum dan HAM. Masa pengadilan hanya m e n g a d i l i tiga tahun saja, menghukum tiga tahun. Kita j u m b a Ya, Pak Joni, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Silakan, Pak Joni. Iya. Sekarang sebetulnya penyakit korupsi di Indonesia ini dekronis ya. s u d a seharusnya bahkan menteri pun kita harus belajar dari China. Menteri pun kalau bisa dihukum mati supaya menimbulkan efek jerah gitu. Terima kasih mbak. 私はジョニーとジャジャーとの距離をとって、私はジョニーとの距離をとって、私はジョニーとの距離をとって、ジョニーとの距離をとって、ジョニーとの距離をとって、ジョニーとの距離をとって、ジョニーとの距離をとって、ジョニーとの距離をとって、ジョニーとの距離をとって、ジョニーとの距離をとの距離をとの距離をとの距離をとの距離をとの距離をとの距離をとの距離をとの距離をとの距離をとの距離をとの距離をとの距離をとの距離をとの距離をとの距離をとの距離をとの距離をとの距離をとの距離をとの距離をとの距離をとの距離をとの距離をとの距離をとの距離をと サブハラフトリアンコ Pagi. Silakan Pak Rudi, itu kalau mengenai yang terakhir yang kemarin mengenai apa namanya menteri sosial itu ya, itu sudah masif sekali namanya korupsinya. Bahkan kalau yang namanya mesin jahit, mereka yang terima mesin jahit pun harus membayar ke kantor kelurahan. Dan itu pun mestinya disertai antara lain mesin jahit, kemudian dengan jarum, dengan yang namanya benang ya. Dengan kain, itu ternyata hanya mesin jahitnya juang Jadi itu sudah masif sekali Jadi kalau mau diteliti lebih lanjut Itu sampai kelurahan pun Harusnya kena korupsinya juga itu Demikian Bu Ya Baik, yang berikutnya 6339160 Pak S.F.M, selamat pagi Halo Halo Bapak Arifin, selamat pagi Pak、uh, Pagi, pagi s i l a k a n Pak Ya,、uh, sedikit komentar、uh... 3どういうことですか Rakyat meminta hukuman yang lebih dalam karena tidak dipikirkan. Berapa besar kapasitas penjara kita? Itu nggak pernah dipikirin kalau kita mau menuntut seorang koruptor dari hukum sampai sepuluh tahun. Cukup nggak kapasitas kita punya LP kita? Itu nggak pernah p i k i r n a h kalau memang nggak cukup, langsung aja yang paling berat: hukum mati. Jangan bicara HAM, jangan bicara apa. Kalau nggak orang nggak j e r a h itu aja. Terima kasih Terima kasih kembali Pak Arifin Selamat pagi Pak Dibyo Ibu、Dona. Ya komentarnya Pak Komentarnya begini Itu salahnya UUD Undang-Undang Korupsi Bagaimana mengatur kenapa orang membuat、uh, tindakan korupsi Hartanya n gak g disita, hukumannya n gak g diperberat gitu loh Jadi tugas amandemen、uh, Departemen Hukam termasuk DPR-MPR Bukan DPR-MPR itu ngerjain mengenai rehabilitasi g e d o n g k a k Ngurusi barang-barang yang gak perlu gitu loh Jadi ini salahnya、uh, Manajemen dan organisasi negara gitu loh Dalam hal menuntaskan masalah korupsi Dan samping itu Orang-orang、uh, yang membuat korupsi itu Kalau dia mengembalikan semua hasil korupsinya Dengan arti Barang-barang yang dikorupsi itu dikembalikan Maka hukumannya di Indonesia ini Menjadi ringan gitu loh Anehnya begitu padahal itu Barang itu milih negara dan dia bersalah gitu loh. Jangan dianggap kalau udah mengembalikan yaudahlah g a n t i a hukumannya kita peringan gitu loh. Inilah ada yang disebut bahwa uang itu berkuasa. Jadi pengadilannya juga dibayar oleh orang yang bersalah. Termasuk juga hakim saksanya t e r m u a n dibayar. Otomatis mereka itu ya bagaimana ya istilahnya. Karena mereka mendapatkan komisi dari pengadilan itu ya hukumannya diperingan gitu. mestinya n gak g boleh itu memang uang negara dan itu harganya semua d i s i p a dia jadi kembali oh seperti orang kembali pakai p dua satu rumahnya kembali nggak punya apa-apa karena dia membuat kesalahan pada negara sebaliknya orang-orang yang jujur dia diangkat、ya. oleh negara gitulah makasih baik terima kasih Pak Dibio Pak Ali selamat siang, siang. silakan Pak Ali ya komentar untuk、uh, Pak c F M yang nggak usah aneh Pak Dibio itu kan Indonesia sudah terkenal juara dunia korupsi Pak. Terima kasih, baik. Terima kasih, Pak Ali. p a aja s i Silahkan komentar Anda, Pak Aji. Selamat siang, m a k Ya, selamat siang. Nah, saya m o m e n t a r n y a ini aja, ya. Saya boleh disebut sindiran atau disebut、uh, apa namanya, ya. Uh, uh, apa namanya? Ya, m a n a m Mila. Ya, silahkan, Pak, komentar Anda. Jadi, kalau saya m a n g g a p i ya seorang menteri. Nah, k a n kalau korosi sedikit dengan tiga puluh enam miliar, k anggaplah a n itu kalau orang menteri kan sedikit. Jadi, seperti bandingannya, kalau, kalau, orang, kalau di orang kecil itu cuma maling ayam gitu. Kalau, kalau orang kecil maling ayam, hukumannya ya lebih k e b i l a n g karena itu ukuran orang kecil besar. Jadi, itu apa lagi namanya, Pak? Bahtiar itu menteri sosial j a d i membeker j a a n パパウンギソシャ Iya, k a y a sih komentarnya yang simpel-simpel aja deh. Ya, mari kita sama-sama doain supaya nanti Bapak Bakhtiar Kamsiah itu, jadi itu re reinkarasinya jadi itu. Jadi mesin jahit aja. Udah gitu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wendy. Bapak Adi, selamat siang. Selamat siang. s i l a k a n komentarnya. k a l a saya... はういうことですか Memang ini akan tidak membuat efek jera, malah membuat peluang. Nah, kalau saya lihat di Cina dulu, waktu korupsinya gila-gilaan itu, Anda bisa lihat di YouTube itu sekeluarga yang korupsi dibawa ke sebuah gunung itu ditembak mati. Ya.、Uh -huh. Dulu di Cina itu ya ada saya pernah lihat videonya ya, di YouTube. Ya, terima kasih. Bisa, itu aja. Terima kasih, Pak Adi. Pak Agus, selamat s siang. Selamat siang. Ya, komentarnya Pak a g u s Iya, itu memang membuat peluang untuk orang lebih mudah korupsi atau ingin korupsi. Sebaiknya kalau ingin membuat cerah, ya seperti yang tadi Bapak bilang, hukum mati saja. silakan. Baik, terima kasih Pak Agus.